Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh Tanyaan lagi? Ya bertanya terus Sat. Kalau sama antum kan kita bertanya antum Tapi antum memang antum seorang hati. muslim tuh harus bertanya ya, Bertanya Kepada yang bisa ditanya ya. Dan itu adalah Salah satu dari Obat kebodohan Rasulullah s.a.w. Dalam hadis riwayat imam Abu Dawud Innama shifa'u Su'al Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya dan ingat jangan asal bertanya iya, terutama di zaman sekarang banyak orang-orang yang ruusan juhalah orang-orang yang dianggap pembuka tapi dia bodoh iya. sering muncul di media tapi dia bodoh dia tidak berilmu agama maka orang-orang bertanya tentang agama kepadanya akhirnya فضل... sebagaimana dalam hadis Wettir, sesat dan menyesatkan tapi kalau ada orang yang berilmu, mau kita lihat ilmunya itu dengan dia punya background pendidikan yang ada dari ada yang S1, S2, S3. Tapi pernyataannya dia itu pernyataan yang kayak orang bukan berilmu. Ilmu itu tidak menjamin uh, apa gelar itu tidak menjamin bahwasannya seseorang akhirnya mengeluarkan ilmu yang benar. Tetapi apabila seseorang ber dasarkan Al-Quran dan Sunnah baru bisa dijamin makanya ada perkataan para ulama mengatakan i'arifil haqqa ta'arif ahlahu kenali kebenaran maka engkau akan mengetahui siapa yang benar dan kebenaran hanya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah hmm. yang dipahami oleh para salat-salat nah gini Seth. kita kembali nih Ustaz ya saya mau bertanya gini <tuh> Orang itu yang dianggap berpendikan, yang dianggap itu dia menyatakan gini, cadar. Ini masalah cadar, satya. Nggak hmm. apa-apa, satya. Masalah cadar, satya. Dia menyatakan bahwa cadar itu bukan pakaian Islam. Pakaian. Itu hanya, ya itu hanya budaya Arab. Hmm. Satu, satu. Hmm. Yang kedua, orang tersebut mengatakan bahwa memakai cadar itu untuk menghindari fitnah kecantikan. Jadi kalau orang-orang cantik Kayak orang, orang Arab sana karena mereka cantik-cantik Nenek-neneknya cantik jadi pakai cadar Supaya mengadil fitnah Jadi konsekuensi dari pernyataan tersebut Berarti orang jelek gak usah pakai cadar gitu loh Hmm. Itu gimana Seth? Mungkin begini juga Maksud dari eh, Apa yang Antum tanyakan bahwa Kembali kepada pernyataan pertama Yaitu Cadar itu adalah pakaian Orang Arab bukan pakaian, pakaian Islam ya, pakaian Makanya Kalau di Arab orang-orang negro, hitam, tua, mm. itu terpakai cadar. Mm. Karena mereka menganggap itu adalah pakaian orang Arab. Oh, fitnah apanya begitu? Iya. Yeah. Nah, yeah. Kita jawab. Yang pertama ya harus dipahami baik-baik masalah pakaian itu adalah al-ashlu al-ibahah. Asal hukum di dalamnya mubah, boleh kecuali yang sudah diatur oleh syariat Islam. Jadi antum mau berpakaian apapun silakan. Tidak mengapa, asalkan sesuai dengan yang sudah diatur oleh syariat Islam. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan jadar itu adalah pakaian orang Arab, maka tidak benar demikian. Kenapa demikian? Karena dalam berbagai macam hadis dan asar Para sahabiyat mereka memakai cadar Dan mereka meyakini itu adalah syariat Allah Bukan itu pakaian orang Arab Coba perhatikan beberapa riwayat berikut Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ketika Aisyah r.a. tertinggal Dan eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya sudah mendahului Aisyah. Beliau ketiduran. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Sofwan bin Muattal As-Sulami mendatangi. Sofwan bin Muattal ini sebagai pasukan yang penyapu bersih. Jadi kalau ada yang ketinggalan, ya, ada ya, yang bagian, bagian belakang. Bagian belakang <tuk> lah, Melihat ini, yang ketinggalan adalah Aisyah. Maka ketika melihat Aisyah yang beliau kenal sebelum adanya hijab, ada ayat-ayat hijab, maka beliau langsung mengucapkan, Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Mendengar ucapan Innalillah tadi, Aisyah terbangun. Melihat bahwasanya ini adalah Sofran bin di hadapan dia, langsung kata Aisyah, fa khammaratu maka aku tutup wajahku di dalam riwayat yang lain fa wajhi anhu bi jilbabi maka aku tutup wajahku dari safan bin Mu'akal dengan jilbab dan ini salah satu makna dari ayat yudunina 'alaihin min jalabibin dalam surat an-nur Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yaitu salah satunya mengulurkan kain dari atas kepala menutup seluruh tubuh mereka. Masa ayat dari Al-Quran disebut sebagai adat orang Arab. Bukankah seluruh redaksi ayat yang ada dalam Al-Quran umum orang Arab untuk orang Arab dan non Arab karena rasul sallallahu alaihi wasallam diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami utus engkau wahai muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta dan sebagai rasul untuk seluruh manusia tidak hanya untuk orang baik kemudian kalau kita perhatikan lagi hadis diwayat imam ahmad dan hadisnya ini juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Bayhaki dan syaratnya Hasan. Ya Aisyah r.a bercerita. Karena rukban yang muruna bina wanahmu ma'a Alaihi Wasallam muhriman. Faizah hadhu bina asdalat ihdana jilbabaha min raksihah ala wajihihah. Faizah jawazuna kasyafnahu. Artinya. Orang-orang Para musafir yang menaiki ontak Mereka Melewati kami Dan kami pada saat itu Bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi istri-istri bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ketika Sejajar dengan kami Maka Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menjulurkan Menjulurkan apa? Kain dari atas kepala mereka menutupi wajah mereka apakah ini disebut adat orang Arab? tidak ini syariat Islam menutup wajah yang ketiga coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan uh, juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi disepakati oleh Imam Az-Zahabi bahawa dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma beliau bercerita kuna nugati wujuhana minar rijal wa kunna namtashitu qabla dhalika fil ihram kami lihat menutup wajah-wajah kami dari para lelaki dan kami senantiasa menyisir sebelum itu tatkala ihram artinya menyisir rambut lihat Saat ihram yang sebenarnya seorang perempuan tidak bercadar tetapi ketika melewati para lelaki mereka bercadar apa menutup wajah menunjukkan itu syariat Islam. Dan hadis tentang ihram la tantaqibul muhrimatu wa la talbasul quffazai. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai cadar berarti di luar sun, di luar ehram, maka disyariatkan untuk memakai cadar. Meskipun kita sekarang tidak berbicara tentang hukum ya, ya istri, uh, hukum. Ya, uh, sebagian maksudnya. ulama mengatakan ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kita tidak membicarakan itu. Ya. Yang kita bicarakan sebuah pernyataan yang menyatakan ya. cadar ya. bukan dari syariat Islam. Islam. Ya, betul. Cadar hanya pakaian orang Arab, ya. ya? makanya kalau nenek-nenek negro hitam tidak ter tidak apa namanya tidak uh, menarik dipandang tetapi dia orang Arab dia pakai cadar karena dia itu adalah pakaian adat orang Arab menurut pernyataan seperti itu bukan karena itu semua adalah syariat Islam kemudian satu perempuan menutup wajah Bukan hanya sekedar karena fitnah, mengfitnah laki-laki, menggoda laki-laki. Tidak, tapi karena itu adalah syariat Allah. Ya, mau wajahnya itu cantik, tidak cantik, maka disyariatkan syariatkan menutup wajah. Terutama bagi yang mewajibkan, meskipun ada yang tidak mewajibkan. Tapi sekali lagi pembicaraan kita di sini adalah. Bahwa cadar itu syariat Islam. Nah, pakaian seorang muslim. Isul. Yang memakainya siapa? Istri-istri <tuh> Nabi. Sahabat-sahabat Nabi. Di zaman beliau. Dan sampai sekarang. Di seluruh kaum muslim. Radhiallahu anhunna ajmain. Dan kembali ke perpasaran tadi. Pernahkah ada seorang sahabat Nabi yang laki-laki ataupun perempuan radhiallahu anhum sallallahu alaihi muhammad wa ala alihi wa sallam berpendapat seperti ini ternyata tidak ada ya tidak ada sama sekali bahawa saya cahdar bukan orang pakaian hanya orang Arab pakaian adat orang Arab bukan pakaian Islam tidak ada pendapat seperti ini itu orang-orang yang diriduhi oleh Allah lah ya seperti itu, ya Sat sudah paham tadi ya paham paham Sat masalah ini. Saat. Jadi cadar itu syariat Islam bukan hanya pakaian orang Arab berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak, ya Sat ya hanya orang-orang yang mungkin belum banyak baca hadis-hadis yang tidak dan ayat-ayat Al Qur'an yang tidak mengetahui bahwasannya cadar itu adalah syariat Islam. Nah gini Sat, nah itu menarik Sat, gini Sat, ini orang Ternyata orang ini paham. Stad. Paham tentang hadis. Tentang Al-Quran. Tapi dia membuat pernyataan ini. Karena UUD. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya dunia. Atau ujung-ujungnya duni eh, duit. gitu. Gimana hukumnya? Bukan anak-anak. Tapi bagaimana hukumnya? Stad? Jadi dia menyatakan gini. Supaya dia membuat pernyataan ini. Stad, supaya orang-orang. Yang membenci Islam. Non-Muslim. Mereka senang dan akhirnya dia ya. mendapatkan dunia atau duit itu, say. gimana, saya? Uh, pertama, antum ketika bertanya kepada Anna tentang hukum candaan, maka pada saat itu kita jawab berdasarkan kalau kandang sunnah. Adapun kalau seandainya tujuannya ini ke kanan ke kiri, iya. maka itu ala Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Coba kita itu jadi seorang Muslim jangan terlalu suudah. Bahwa... Iya, enggak gini, Ustaz. Bukan, bukan. Okelah, taruhlah. Bukan orang itu, taruhlah bukan orang itu, tapi orang-orang yang betul-betul di apa namanya? terbukti, terbukti, Ustaz. Dia muslim. <tuh>. Terus dia apa namanya? dia mengetahui tentang Al-Qur'an dan sunah. Dia bukan Al-Qur'an dan sunah, bukan jahil, Ustaz. Dan dia membuat pernyataan ini karena itu tadi, Ustaz. Duit. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Hana mau tanya mau mau tahu itu aja, Ustaz. Iya. Kita menghukumi secara lahir. Itu akhir perkataannya apa? Adapun Allah yang mematahir hasil hati. Itu biarkan kepada Allah SWT. Itu satu. Maka jangan suudhan ya, terhadap nawahyan nas. Kita tidak bisa berbicara Betul. tentang hati-hati manusia. Ya, ya. Ya, ada Adapun kalau ada orang membuat sikap ataupun pernyataan yang itu merugikan Islam dan umat Islam. Hanya untuk mendapatkan secuil perkara dunia, iya. maka ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis riwayat Muslim. Yusbihul rojul mukminan, wayumsi kafiran, wayumsi mukminan, wayusbihul kafiran. Ya diudinahu diarudin minatunnya. Seseorang pagi hari bisa beriman, sore hari kafir, sore hari kafir, pagi hari beriman. Karena kenapa? Dia menjual agamanya. ...dunia hanya mencapai so, dunia. World, Tapi sekali lagi, bukan itu yang yeah, kita bicarakan. Yeah, yeah. Bukan, ini hanya secara umum yeah. seperti dan itu. Dan ini juga ilmu buat anak. Maka buat antum apapun kesulitan yang antum hadapi... ...dalam kehidupan dunia ini. Jangan pernah jual agama. So, yeah. Hanya untuk mendapatkan secuil dunia. Yeah. Dunia di sisi Allah itu... ...dan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalir mematikan hukum قليلا kami berikan nikmat sedikit perkara dunia itu pasti selalu dicela oleh Allah dan disebutkan sedikit ya Allah cukup ya iya cukup Alhamdulillah Hasan ya just kalau khair baro lo fix lah barakallah